Bali Tim Cimat punya cerita. Jalur Horor Cangar. Cerita ini dikirimkan oleh Novalia Oktavianti dari Balogbendo, Sidoarjo. Jimatars. Aku akan menceritakan pengalaman mencekam saat melakukan perjalanan dari Malang ke Sidoarjo melalui jalur Cangar. Begini ceritanya.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 Jenengan lurus Mawon sampai teng arah Malang. Mangke wanten pertigaan pendem. Jenengan belok sampai ketemu pertigaan karang lu. Jenengan mangke belok kiri. Ngikut jalan Mawon sampai arah Surabaya. Bapak itu menjelaskan dengan detail. Aku mengangguk saja. Matur nuwun, Ge Pak. Aku menutup kaca mobil dan melanjutkan menyetir sesuai dengan arahan Bapak tersebut. Tiba-tiba Amel menepuk pundakku. "Sampean arep manut Bapak Iku toh. tanya Amel. "Iyo Mel, emangnya ono Aku penasaran." Amel sibuk memainkan smartphone miliknya. "Wes, gak usah neruti Bapak Iku mau, Mbak." "Hah? Le, maksudmu opo, Mel?" Tidak ada ditunjuk ditunjukkan no kalau bapak iku mau, jangan lupa aduh. Iki lho, mana GPS saya? Ada jalur alternatif yang lu cek Jawab Amel sambil fokus dengan smartphone-nya. Lalu lewat enti. Wess tak pandu gawe GPS saya?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 Bener, ora iki Dalan yang arah Sidoarjo lewat kene Iyo bener. Iki loh GPS, Wes nunjuk no posisi nyawa ITW Sahut Amel Sambil menunjukkan layar smartphone nya Iki dalannya sepi koyong nge Serem Mel Aku mulai merasa takut Loh, iki GPS Wes bener loh mbak Nunjuk no dalan yang Sidoarjo lewat arah kene Amel seolah tidak mau kalah Timbang ono opo-opo, ayo puter balik Mel. Aku krasa gak enak iki. Wah, ya opo sih, Mbak? Wis ta lah, iki telane wis bener, Mbak. Pean yakin ae, ojok setengah-setengah. Amel tetap bersikuku dengan keputusannya.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 Cahaya lampu berasal dari sedan hitam itu dan dengan cepat menyalip mobil yang kubawa. Astagfirullah. Motoriku kok banter teman ya. Aku benar-benar terkejut Iya mbak, aneh yuk Padahal lewat jalur sengkoyok nge-nge Kok mani-mani nge-ngebut Orang-orang kecemplung cemplung curang nge-pong Amel Aku segera memacu gas Dan tiba di sebuah jalanan yang agak datar Aneh yuk Mel Neng dimontor sedian mau Tanyaku Wes aduh neng ngarep paling mbak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 Mestinya aku nuruti sampean Awai Dewi Kudunya gak lewat kini Lek Awai Dewi kesasar Neng alam lelembut ya opo mbak <guluh> Wis tenang Mel Tetap dungo marang pangeran Moga-moga Awai Dewi Isondang metu soko pangunan iki Jawabku